Pak Iman selamat pagi pagi Ya silahkan Pak Ya kalau saya sih sudah n gak g heran ya dengan、uh, Perjadian seperti ini Karena memang、uh, saya n gak g tahu ya mungkin Mereka juga yang di Departemen Perhubungan Atau yang di PENDA juga Memang tidak layak jadi pemimpin Karena mereka sendiri yang d i a m a n a h k a n untuk Memimpin daerah dan pemimpin negeri Tidak bisa s i n g k o n g berkomunikasi Kalau kayak gini, bagaimana rakyat juga akan sinergi dengan pemerintah Orang pemerintahnya itu tidak bisa s a l i sinergi gitu Jadi menurut saya,、uh, coba lah mereka duduk bersama, berdua Oke,、okay, ya kita misalnya berpegangan bahwa itu kewenangan ada di k e d u a b e l a h pihak Tapi kan tetap ada solusi yang bisa dicari Jangan main kucing-kucingan begitulah Kasian, kalau pengusaha j e n i jadi bingung Ongkos truk juga jadi mahal, tapi jalanan juga jadi macet Akhirnya yang rugi kita semua gitu Terima kasih Terima kasih Pak Effendi, selamat pagi Selamat pagi Silahkan, nah, Mengenai masalah kewenangan Menteri p e r h u b u n a n Mengatakan bahwa itu ada u e w e a n g a di pusat Itu sebenarnya tidak perlu s u l a h d i b i c a r a k a n dari awal Karena selama ini Menteri p e r h u b u n a n Setidaknya apa mengenai tanggung jawab t e r a a g kemacetan yang ditol itu Karena masih banyak pihak-pihak yang mungkin Belum bekerja optimal untuk mengubah Mengubahkan supaya lalu l i n t a s itu tidak macet Seperti ya di dalam, dalam tahun kadang-kadang mau bayar aja masih macet sebelah itu ya itu aja bu ya terima kasih selanjutnya Pak Herman selamat pagi ya selamat pagi mbak ya selamat jadi、Pak. ini kemungkinan uh, pemerintah uh, dalam hal ini Pak Gubernur belum, belum tahu yang mana klasifikasi jalan-jalan jadi jalan provinsi ada、eh, jalan provinsi ada jalan nasional jalan nasional itu di b a w a kewenangan j e d e r a perhubungan Jadi yang mengatur itu adalah dari Kementerian Perhubungan Ya itu aja mbak ya Ya baik terima kasih Pak Palomu selamat s pagi Selamat pagi b u Silahkan pak Iya seringkali rakyat ini menyaksikan arogansi para pejabat bu Seolah-olah mereka itu yang berkuasa punya hak untuk memutuskan segala sesuatu Alang k a h b a i k n y a diadakan musyawarah mencapai mufakat Mencari solusi yang terbaik untuk bangsa bu Jangan saling m e n g u m b a r kekuasaan パウス。カモディアンサバギサバギパウィイマナマナ、オランガロバヤルディカムシダパ i ューリタス、パティカロギタナイえシャアスギタナイトビスクラシタナいテすビバーグスカカンパテテレビバヤオランモビモビプリバディトディケタパマニャ、カロディケット、ディバニントラフ、ヤシダ。 Kita、hmm. nggak tahu mau ngapain lagi. Itu kan mestinya jalan tol itu kan sudah dibangunnya di kan melalui, kebanyakan melalui dari kita punya pajak kendaraan itu satu. Kan mereka tidak bukan berarti tidak bisa jalan itu tol, n y a itu kalau d i misalkan dibilang malam malam kan mereka bisa jalan cuma sihnya aja diganti. Dan itu juga Menteri Perhubungan namanya udah otonomi daerah sudah lah kita dukung lah DKI supaya lebih nggak macet. Saya setiap hari pakai jalan tol itu merasa Ada manfaatnya yang besar, karena kenapa kita kan p a j a k mobil v i e t n a n itu kan besar sekali. Sebenarnya, nah, sedangkan truknya itu udah, dia punya t r u k n y a udah lama, sudah tidak ada k i r n y a muatannya lebih, tidak diatur. Itu menteri perubahan apa? Ya, paling penting, menteri p e r u b n d a n bicara itu enggak. Ya, silakan Pak, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. peraturan daerah yang dibatalkan oleh Kementerian Hukum dan h a m itu berarti begitu rapuhnya sistem peraturan -perat Republik kita semua mau jadi saja dulu waktu FAUJI BOWO kampanye tentang Jakarta serahkan pada ahlinya sekarang apa yang kita dapat dengan ahli yang kita miliki ini macetan dimana-mana terp パーライト。 Nah, jangan ribut soal kewen kewenangan karena itu gak akan bikin masalah jadi diselesai Yang penting sekarang ini dari pengamatan saya saya tinggal di Bekasi Ke arah Jakarta dan lain-lain jauh lebih baik setelah t e r u i b a t a s i n Jadi saya pikir itu harus terus l a k s a n a k a n Kalau gak jadi n gak produktif Terima kasih Baik terima kasih Pak Harsono Selamat siang Ibu Heni Selamat siang Bu Saya k a s i lanjutkan dulu tuh udah pernah diadakan yang begini dan lancar Dan supir-supir truk juga bisa istirahat daripada dia ngantri macet abis bensin dan segala itu kan n g gak baik juga Lanjutkan aja saya setuju Baik, terima kasih dan